Assalamualaikum saudara-saudari malam edisi hari ini Sabtu 15 Desember 2018 dibacakan Ardian Syah. Diterjang banjir warga di Kecamatan Langkahan Aceh Utara semalaman mengungsi ke perbukitan. Terima air kiriman dari Subul Salam dan Aceh Tenggara, Aceh Singkil kembali direndam banjir. Perahu pembawa BBM terbakar di laut Aceh Singkil 2 orang menjadi korban.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 Darlun, warga desa Lubuk Pusaka, Langkahan, Aceh Utara pada Jumat malam mengungsi ke sejumlah titik akibat rumah mereka terendam banjir luapan dari sungai Terusan Arakundo. Dari Lapandusun dusun di desa itu, lima di antaranya terendam banjir dengan jumlah rumah warga yang terendam mencapai 400 unit. Lima dusun itu adalah Bina Baru, Sararaja, Bidari, Tanah Merah, dan Dusun Selemak. Sebagian warga mengungsi ke perbukitan dan sebagian lagi ke bangunan pemerintah. Gesi Lubuk Pusaka Jaharudin mengatakan air terus naik pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, lalu perlahan mulai surut sehingga pagi tadi di lima dusun itu juga sudah surut. Sebagian warga sudah mulai pulang ke rumah untuk membersihkan rumah dari lumpur yang terbawa banjir. Lun wilayah Singkil, Kabupaten Aceh Singkil kembali terendam banjir. Ketinggian air menggenangi pemukiman penduduk hingga 50 cm. Banjir ini akibat air kiriman dari Sebul Salam dan Aceh Tenggara yang bermuara di Laut Singkil. Mengingat di Singkil sendiri sudah dua hari ini hujan tidak turun. Berdasarkan pantauan banjir menggenangi pemukiman penduduk desa Pemuka, Ujung Bawang, Pea Bumbung, Sukamakmur, Kuta Simboling, dan Siti Ambia. Kemudian desa Pasar bagian belakang, Rantau Gedang, dan Teluk Rumbia. Jalan kerantau gedang dan teluk rumbia tidak bisa dilintasi akibat rendam banjir. Hal ini disampaikan Alidin, Kasi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dinas sosial Aceh Singkil. Menurut Alidin, aktivitas warga sejauh ini masih berjalan normal. Namun banjir diperkirakan terus naik, oleh karena itu warga dihimbau untuk siaga. Darlun perahu yang sedang berlayar dari Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak menuju ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, terbakar Jumat sore. Dari informasi yang dihimpun, Sabtu 15 Desember 2018, perahu tersebut membawa bahan bakar minyak atau BBM untuk kebutuhan nelayan melaut. Akibat kejadian tersebut, dua orang warga yang ada di perahu mengalami luka bakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Korban bernama Idaman S. Laia atau Amma Vinci dan temannya. Sejauh ini belum diketahui kondisi terakhir korban sebab terkendala akses informasi antar daratan dengan wilayah kepulauan banyak. Garlon menjelang bertolak ke Jakarta setelah seharian penuh berada di Aceh. Jumat 14 Desember 2018, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu dengan Nyak Sandang, pemilik surat obligasi pembelian pesawat RI 001 Selawah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang itu, dirinya menanyakan ke Presiden perihal permintaan yang pernah ia sampaikan di Istana Merdeka Jakarta beberapa bulan lalu. Nyak Sandang sudah berusia 91 tahun, pertama meminta agar diobati penyakit katarak yang mengganggu penglihatannya. Melalui operasi yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada akhir Maret lalu, Tim dokter berhasil mengangkat Katara tersebut. Namun ada dua permintaan lagi yang belum dijawab oleh Presiden. Untuk itulah Nyak Sandang didampingi putra bungsunya Khaidar dan seorang kerabat datang menjumpai Presiden sesaat sebelum bertolak ke Jakarta dari Bandara Simblang Bintang. Adapun permintaan kedua Nyak Sandang kepada Jokowi yaitu agar diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, pengelola museum Tsunami Aceh mengumumkan penetapan tiket masuk ke museum tersebut yang mulai diberlakukan Sabtu 15 Desember 2018. Dari pengumuman yang diterima namun belum dikonfirmasi kepada pengelola museum disebutkan terkait Kanun Aceh nomor 2 2016 tentang retribusi jasa usaha maka Museum Tsunami akan menerapkan retribusi tiket masuk mulai Sabtu 15 Desember 2018. Dalam pengumuman ini dirincikan besaran retribusi yaitu wisatawan dalam negeri, anak-anak Rp2.000 dan dewasa Rp3.000, sedangkan wisatawan mancanegara Rp10.000. Adanya perbedaan harga tiket antara wisatawan dalam negeri dan mancanegara langsung saja memicu reaksi di kalangan penggiat pengurangan resiko bencana Aceh. Pengumuman yang diposting ke grup WhatsApp Forum PRBAC Sabtu sore langsung mendulang pro kontra dari pengurus dan Dewan Pakar Forum tersebut. Wakil Sekretaris Forum PRBAC Fahmi Rizal mengawali tanggapan dengan menulis ada baiknya jika tarif masuk Wisman dan Wislog disamakan kecuali fasilitas yang mereka dapatkan berbeda. Pendapat Fahmi ternyata tidak disetujui oleh Zainal Abidin Suarja, unsur pengurus forum BRBAC bidang kebijakan dan manajemen kebencanaan. Garlun hujan teras mengguyur pegunungan desa Kayum Belin, Kecamatan Lawi, Sigala Gala. Akibatnya jembatan di desa itu menumpuk material bebatuan yang merupakan banjir kiriman. Arus transportasi, macet, kendaraan roda 4, roda 2, 3 dan jenis kendaraan lain antrian panjang. Anggota DPRK Agara Gabi Martua Tambunan mengatakan PT Galafila Mandiri atau GFM telah mengerahkan satu alat berat jenis beko dan loader untuk membuang material bebatuan akibat banjir kiriman. Sementara itu Direktur GFM Kutacane Iskiki Handoko mengatakan mereka telah tiga hari ini mengerahkan alat berat jenis beko, loader, dan truck untuk membuang material banjir yang membawa bebatuan dan sampah kayu. Dalun Marcelo menegaskan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Real Madrid dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus membantah rumor kepindahannya ke Juventus. Setelah sukses mendaratkan Cristiano Ronaldo ke Turin sejak awal musim, Bianconeri dikabarkan mencoba merayu Marcelo. Kedua pemain ini memang bersahabat erat semasa di El Real. Pernyataan Marcelo sekaligus membantah rumor soal kepergian Marcelo dari Santiago Bernabeu, Pada transfer Januari mendatang Sebelumnya Juventus dikabarkan bersedia menawarkan sejumlah uang segar Plus Alexandro untuk merayu Los Blancos Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais Sekian berita malam, edisi Sabtu 15 Desember 2018 Berita pagi Seram BfM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat